السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي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 Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita uh, ikhwan sekalian azakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta taufiknya sehingga kita masih diberikan istiqamah dan semangat ya dalam Talabul Ilmi ya, Pada malam hari ini kita meneruskan kajian kita Mengenai kajian fiqh uh, Fiqh Ibadah ya. Pada bab yang pertama ya, Fikih yang kita bahas Iaitu tentang bab Tuhara Meneruskan tentang bab bersuci Yang bab Thaharah atau bersuci diawali tentang hukum air sudah kita bahas. Kemudian pembagian air karena eh, alat untuk bersuci tidak ada yang lain kecuali hanya air. Hanya air. yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma ma'a liutahhirakum bih dan uh, dan telah diturunkan kepada kalian air dari langit supaya kalian bersuci dengannya bersuci dengan air jadi alat untuk bersuci ya, tidak ada yang lain kecuali air kecuali nanti ada rukhsah ya, setelah tidak adanya air atau tidak mampu menggunakan air itu tayamum ini hanya rukhsah menggunakan debu tapi alat yang utama yaitu air, air suci, ya, air tabur suci dan suci zatnya dan bisa mensucikan uh, yang lain. Kemudian setelah kita mengetahui tentang bab air ya, pada uh, minggu yang lalu, maka bab yang kedua di sini mengenai bab al-ania, ya, yaitu tentang wadah atau tempat air. Jadi biasanya uh, ya air memerlukan tempat. Ini disusun oleh para ulama. Tempat juga tempat untuk air itu yang bagaimana? Yang di apa yang dibolehkan oleh syariat gitu ya. Tidak sembarangan tempat air untuk bersuci ataupun untuk digunakan untuk uh, minum atau yang lainnya ya. Jadi intinya setelah membahas air maka air butuh, butuh tempat, butuh tempat ya dimana e, di sana air bisa digunakan untuk bersuci, untuk tetap e, statusnya apa? Secara zatnya tidak berubah ya suci mensucikan. Nah pada bab yang kedua ini yaitu bab tentang wadah atau tempat air ya. Ada berapa masail atau masalah. Yang pertama pengertian tentang Ania atau wadah di sini yang dimaksud dengan bab atau wadah tempat air, yaitu di sini e, wadah yang digunakan untuk memelihara air atau juga menjaga air gitu ya e, tidak sampai tumpah. Ini yang dimaksud supaya air tetap tidak berubah atau tidak menjadi najis air tersebut. Nah, bahan dari wadah ini, wadah untuk air, bisa dari besi, gitu atau dari kayu, atau dari kulit, atau yang lainnya Yang dulu, kalau sekarang ada plastik, ya dulu tidak, di dalam buku fikir tidak dibahas adanya plastik Kalau sekarang ya dimasukkan juga boleh, adanya plastik ya seperti eh, galon gitu kan atau juga tempat air yang kita ketahui ya, Untuk menampung air itu biasanya jadi plastik ya. Jadi yang dulu yang dikenal adalah besi Al-Hadid Al-Qushab, kayu, kemudian Al-Jildu, yaitu uh, kulit Yang digunakan untuk menampung air ya Untuk bersuci, untuk mandi, atau yang lainnya nah uh, ya, Asal daripada wadah ini Hukum asalnya wadah yang digunakan untuk air Itu Al-Ibaha, dibolehkan baik itu kayu ataupun kulit ataupun besi ya nah, selama tidak ada larangan dalam cara ini jadi hukumnya dibolehkan ya, kita menggunakan plastik atau uh, kaca ya atau besi atau kayu untuk tempat air penampung air gitu hukumnya dibolehkan berdasarkan uh, dalil umum dari firman Allah Subhanahu Wa Taala surat al-baqarah 29 dalil umum Wahdadi kholak kholakum fil al-rijmiah dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di bumi ini seluruhnya ya untuk manusia seluruhnya digunakan yang ada di bumi baik besi kayu kulit nah, selama tidak ada larangan nanti dari syariat ya misalkan kenapa dilarang? Larang karena bangkai kenapa dilarang? Karena berbentuk atau emas atau perak misalkan ya barang tersebut. Nah, intinya segala sesuatu hukum asalnya boleh digunakan selama tidak ada larangan dari syariat dari Al-Qur'an dan sunnah Bisa itu larangannya haram atau juga makruh. Maka intinya peralatan atau wadah untuk menampung air apa saja boleh digunakan ya dari bahan besi, kayu, ee apa namanya kulit atau plastik ya atau sekarang atau gelas misalkan dari sekarang ini ya, ada dari keramik misalkan bentuk dari keramik nah ini eh, pengertian wadah yang akan dibahas secara ringkas dalam fikih eh, dalam pembahasan fikih pada malam hari ini nah kemudian eh, ada masail ya ada eh, permasalahan yang lain Bagaimana hukum mempergunakan peralatan yang bahannya dari emas dan perak ya untuk bersuci? Jadi kan dari awal sesuatu boleh, tapi bagaimana sekarang hukumnya mempergunakan wadah air itu bahannya dari emas dan perak itu ya. dibolehkan apa tidak? Nah sebelum membahas lebih jauh. Uh, ahli fikih membuat kaidah kaidah dalam menggunakan peralatan atau wadah untuk uh, bersuci mengatakan Dibolehkan mempergunakan semua jenis wadah-wadah itu -wadah, semua jenis wadah menampung air baik untuk dimakan wadah itu atau untuk uh, minum wadah itu dipergunakan ya uh, ataupun digunakan untuk bersuci yang dimana syarat wadah tersebut Syaratnya dua, pertama tohar, -oh. pertama maksudnya e, suci, tempatnya itu suci, tidak najis, ya e, apa, ada baskom atau ember, ya suci boleh digunakan. Syarat yang pertama suci, tidak ada tidak bekas najis, tidak ada campuran najis atau bekas khomer gitu ya, bekas khomer langsung dikasih air dipakai untuk bersuci, ya nggak ya, boleh karena Uh, ya sebagian ulama mengatakan khomer itu najis misalkan atau bekas yang lainnya ya uh, misalkan ada najis atau bangkai yang lainnya ya, ini yang pertama uh, syaratnya wadah itu suci dari najis suci dari najis yang kedua wadah itu mubahah dibolehkan maksudnya tidak dari hasil haram tidak hasil haram wadah yang digunakan itu ya Eh uh, kalau yang dari hasil haram, mencuri ataupun yang lainnya maka tidak dipergunakan untuk makan, untuk minum atau untuk bersuci. Adapun bersuci memang ada ada perbedaan ulama sah tidaknya kalau digunakan, ada perbedaan nanti kita bahas. Tapi intinya syaratnya wadah itu suci bersuci dari najis dan ubah hukumnya tidak haram, tidak hasil haram ataupun dari benda yang haram zatnya yaitu emas dan perak disebutkan. Yang secara zatnya haram Peralatan emas dan perak Atau wadah dari emas dan perak Atau dari hasil yang haram misalkan. Ya jadi eh, Apapun jenisnya Untuk apapun bahannya Digunakan untuk wadah penampung air Itu dibolehkan Karena asal dari eh, Segala satu itu ibahah Mubah Kecuali apabila wadah itu Bahannya dari emas dan perak Karena subuhnya diharamkan kita makan atau minum atau juga bersuci dengan, khususnya makan dan minum secara khusus Dengan mempergunakan wadah dari emas dan perak Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis Mutafakun Alayhi Bukhari dan Muslim di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda la tashrabu fi bina'i fi aniyatiz zahab walfidda wala taqulu fi sihafiha fa innahu fa innahu lahum fid dunya wa fil akhirah Janganlah kalian minum ya dengan menggunakan cangkir atau wadah bahan dari emas dan perak dan juga jangan kalian makan dengan piring ya atau piring yang bahannya Dari emas dan perak Karena sejujurnya Emas dan perak itu adalah Untuk mereka, untuk orang-orang kafir Di dunia Walaikum filahkah Dan untuk kalian nanti di akhirat ya Jadi peralatan itu Emas, perak Itu untuk orang kafir Boleh silat orang kafir Dan untuk kalian nanti di akhirat ya itu untuk kalian ini untuk kaum muslimin kaum muslimin diharamkan karena nanti di akhirat itu adalah peralatan atau perkakas orang uh, ahlul jannah. Jadi nanti di dalam surga peralatannya emas dan perak semuanya. Ada intan, berlian, emas ya. Jadi gelas dari emas, piring dari emas. Maka diharamkan di dunia. Diharamkan di dunia ya. Uh, maka nanti itu untuk kaum muslimin untuk orang beriman di akhirat kiam ya ini hikmah jadi dia dilarang menggunakan uh, wadah bahan dari emas dan perak untuk makan minum dan bersuci uh, dan, dan ada yang lain juga dari hadis buh muslim rasul saw bersabda ada di ya surah bufi aniyat ibil boh uh, apa orang yang minum mempergunakan wadah atau cangkir ya atau wad wadah bahannya dari emas dan perak dari dari perak bisa diganti perak maka sesungguhnya apa <tos> yunjaru jirfu fi bathnihi naru jahannam maksudnya dia memasukkan api ke dalam perutnya masukkan api jahannam ke dalam perutnya gitu seolah-olah dia ya memasukkan api ke dalam perutnya dan bergejolak api itu dalam perutnya nah, maksudnya itulah siksaannya nanti bagi orang yang menggunakan e, gelas dari emas ataupun piring dari emas e, untuk makan ya sebagai media untuk makan gitu atau untuk bersuci maka seolah-olah bagi dimasukkan kan, kalau makanan minuman seolah-olah dia memasukkan api dari neraka jahanam dan bergejolak di dalam perutnya itu ini hukuman nanti di akhiratullah ini adalah nas yang sangat jelas atas keharaman Makan dan minum Ataupun bersuci dengan menggunakan Bahan atau wadah Yang bahannya dari emas Dan perak ya, Dari emas Dan perak Nah, Jadi intinya kesimpulannya Seluruh wadah Yang bahannya selain emas Dan perak itu dibolehkan Meskipun eh, sedikit mahal Misalkan harganya ya, Dari keramik Atau dari besi Meskipun mahal, ya dibolehkan asalkan bukan dari bahan emas dan perak Begitu ya e, Ini hukumnya karena yang selain emas dan perak hukumnya berubah Boleh-boleh saja Tapi jangan israf berlebihan misalkan hanya untuk tempat untuk makan aja Misalkan harganya mencapai eh, 400 ratusan juta Itu israf berlari ketawdir Meskipun bukan dari emas itu ya Misalkan dari bahan inta berlian misalkan begitu ya meskipun dibolehkan karena bukan emas dan perak itu juga ya, tab, tab tab apa tabdhir ya atau israf berlebihan tidak boleh Allah subhanahu wa taala berfirman orang kurang puluh atau seratus ribu ya makan dan minum jangan berlebihan karena semuanya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam segala sesuatu ya itu adalah orang yang tabdhir ya karena ya bisa dengan bahan yang murah misalkan untuk e, wadah itu ya. Piring ataupun yang lainnya gitu. Tidak harus yang sangat mahal. Nah, intinya bahan yang wadah yang bahannya emas dan perak ini tidak boleh digunakan makan minum ataupun untuk tempat bersuci atau apa wadah air untuk bersuci air tersebut. Karena kita ketahui kalau sekarang memang dengan apa ada saluran ya apa ledeng ya apa namanya? keran gitu ya apa? keran. Jadi tidak ditampung kalau dulu zaman Rasulullah saw sahabat mereka udhu itu kan ditampung dalam baskom gitu dalam ember ya bisa dari besi bisa dari kayu atau kulit dan mereka mencelupkan tangannya ke dalam air tersebut begitu ya digunakan untuk bersuci e, juga untuk minum atau yang lainnya jadi ada orang-orang pembesar ataupun raja-raja raja raja, Majusi atau Romawi mereka para raja-raja mereka yang mempergunakan emas dan perak itu untuk minumnya, untuk piringnya nah. maka Rasul S.A.W. secara kaum muslimin. Hukumnya haram. Haram mutlak baik bagi laki-laki atau perempuan yang digunakan emas yang digunakan apa untuk piring atau untuk cangkir ya atau untuk bersuci. Tapi kalau untuk hiasan Maka dibolehkan untuk perempuan saja untuk gelang, untuk cincin ya, pendapat yang kuat. Tapi haram mutlak bagi laki-laki menggunakan cincin dari emas, kalung dari emas, ya, apa gelang dari emas bagi laki-laki tidak boleh gelang ya. Intinya haram mutlak untuk laki-laki emas tersebut, tapi diboleh untuk perempuan untuk rias ya. Nah ini e, masalah pembahasan yang kedua ya, tentang hukum mempergunakan wadah yang bahannya dari emas dan perak. Kemudian yang berikutnya bagaimana kalau mempergunakan e, e, wadah atau cangkir yang atau gelas ya yang ditambal dengan emas dan perak ya misalkan e, karena bahannya dari besi begitu kemudian pecah atau retak ditambal dengan emas atau perak, bagaimana hukumnya? Dan memang dulu ada demikian. Ya sekarang juga mungkin bisa terjadi karena gelasnya bahannya dari besi begitu, butuh untuk sambungan ditambal supaya uh, rapat lagi gitu. Maka boleh nggak dengan emas, gitu kan? Atau dengan perak. Nah di sini sebutkan, apabila tambalan tambalan gelas tersebut atau piring tersebut bahannya dari emas ini haram isti'malul ina mutlaban maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak kalau tambalannya emas ya jadi ada piring dari besi retak itu pecah maka ditambah dengan emas gitu ya, emas yang dicairkan boleh tidak ini haram tidak ya karena masuk ke dalam Mas, ada tadi apa e, larangan seramun tadi dua dalil tadi dari Bukhari dan Muslim. Adapun kalau tambalannya, tambalan untuk menambal e, wadah tersebut bahannya dari perak, kalau itu sedikit, sedikit tambalannya, maka ya juz katanya boleh mempergunakan e, wadah tersebut atau gelas tersebut kalau tambalannya itu bahan e, dari perak. Kalau sedikit, bukan Oh, keseluruhan, keseluruhan tidak boleh. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW berkata eh, pernah apa eh, di zaman Rasul, se wadah, ya, wadahnya beliau cangkir atau piring itu pecah, maksudnya pecah. Kemudian beliau mengambil, apa namanya tambalan sedikit dari perak. Ya kemudian ditambahlah eh, wadah tersebut yang pecah dengan dengan perak beliau sendiri yang menambalnya dan sahabat melihat dari piringnya beliau Yang digunakan untuk makan itu ya ada tambalan dari perak intinya maka diperbolehkan kalau hanya sedikit ini hadis riwayat Imam Bukhari Jadi dibedakan kalau tambalannya emas haram tapi kalau tambalannya dari perak kalau sedikit dibolehkan berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi yang melihat Wadahnya Rasul Piring ya atau gelas eh, Ditambal dengan perak Ditambal dengan perak nah, Ini akan dibolehkan ya, Dibolehkan Kalau hanya sedikit nah, Ini bisa dipakai eh, Hal yang lain ya, Kalau perak jelas dibolehkan Secara keseluruhan Untuk eh, hiasan seperti Laki-laki boleh tidak pakai perak Kalau perempuan justru Mau emas, mau perak, mau tiara boleh ya perempuan boleh enggak? Kalau emas haram, kalau perak boleh? Boleh enggak, Pak? Pakai cincin perak? Boleh. Iya, kalau perak diperbolehkan. Yang diharamkan itu adalah emas, untuk laki-laki emas. Jadi, kalau ingin pakai cincin dari perak boleh. Jadi bahan dari perak ya. Jadi diperbolehkan ataupun yang, yang yang lainnya ya, asalkan tidak sampai oh, berbentuk piring secara ini keseluruhan atau cangkir secara keseluruhan itu haram, ya, ataupun baskom dari perak digunakan untuk beruci itu haram, ya. e, misalnya dapat piala besar berbentuk seperti oh, gelas yang besar gitu kan, dari perak gitu, Terus digunakan untuk minum nggak boleh haram gitu kan, ada piala kan ya bentuknya seperti gelas gitu, dari perak, ini juara kedua kalau juara pertama emas. Misalkan. Dari perak, ya meskipun tidak murni, tapi itu tambalan sedikit besar dari perak, maka tidak boleh digunakan untuk minum atau untuk tempat bersuci, tempat bersuci. Hanya untuk tambalan, ya. menambal dari bahan, uh, uh, misalkan gelas dari besi, ya, ditambal dengan perak sedikit saja boleh, atau piring dari besi retak ditambal dengan perak boleh digunakan. Tapi kalau bahannya asli dari perak tidak boleh digunakan kecuali hanya untuk hiasan itu cincin ya cincin kalau laki-laki cincin nggak mungkin memakai kalung ya karena itu tersyabu binisa kalau cincin diperbolehkan karena rasul saw memakai cincin kalau beliau bukan dari perak tapi dari bahan yaitu besi kuningan kalau nggak salah ya tembaga nah ini permasalahan menggunakan gelas atau perkakas yang ditambal dengan emas dan perak. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya masalah yang ketiga. Ini dalam fikih banyak masalah-masalah yang perlu dibahas. Dalam masalah wadah ini ya, atau ya, wadah atau perkakas kita katakan, bagaimana menggunakan wadah atau peralatan orang-orang kafir untuk makan, untuk minum, untuk bersuci. Bagaimana menggunakan peralatan orang kafir Kita ya, punya tetangga orang kafir Punya teman orang kafir ber, Bermuamalah dengan orang kafir Bagaimana sih menggunakan peralatan mereka Atau misalkan dikasih makan hadih, kasih, uh, Hadiah Makanan dengan wadahnya gitu, ya? e, Boleh atau tidak Nah Secara hukum asal Kata ahli fikir Hukum asal Wadah atau peralatan orang kafir itu Dibolehkan dibolehkan digunakan boleh kecuali apabila diketahui adanya najis di peralatan atau di wadah tersebut adanya najis seperti apakah bekas bekas memasak daging babi misalkan ya wadah tersebut ya atau ya bekas sesuatu yang haram ya wadah tersebut ada najis intinya kalau diketahui digunakan telah digunakan untuk sesuatu yang najis maka ketika kita ingin menggunakan wadah tersebut maka diwajibkan untuk mencucinya diwajibkan mencucinya sampai bersih ya sampai hilang najis tersebut maka hukumnya menjadi boleh hukumnya menjadi boleh di sini jadi kalau misalkan tidak ada Najisnya boleh kita gunakan langsung tanpa tanpa ber, tanpa dicuci wadah itu ya? ya boleh tapi kalau tahu itu ada najisnya maka sebelum menggunakan wadah tersebut dicuci sampai bersih berdasarkan hadis dari Abi Abi Thalabah Al Khosani Al Khosani berkata e, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya saya tinggal di daerah ahlul kitab. Jadi uh, di, di daerah yang dimana banyak ahlul kitab di sana tetangga saya ya. uh, apakah kami boleh makan dengan wadah-wadah uh, dari mereka? Wadah-wadah itu -wadah ya, ya apa peralatan mereka bolehkah kami menggunakan ya peralatan mereka untuk makan? Ya, piring atau gelas untuk minum. Maka boleh beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam la fiha jangan kau makan dengan dengan bahan-bahan tersebut ya, dari orang kafir itu kecuali kecuali apa sini qad la tajidu kecuali kamu tidak bisa mendapatkan bahan yang lain atau peralatan yang lain atau wadah yang lain hanya itu tetapi Faksilu, fagsiluhu maka apa cuci dulu cuci dulu thumma thumma fiha kemudian pakailah untuk makan bahan tersebut atau wadah tersebut jadi maksudnya terlebih dahulu lebih bagus ya, dicuci menurut hadis ini ya e, apa, peralatan wadah yang telah digunakan orang kafir baik diketahui najisnya atau tidak menurut hadis ini dicuci dulu dicuci dulu teruslah fungsinya cuci dulu kemudian kamu makan dengan menggunakan wadah tersebut ya piring atau gelas tersebut ya, ya dicuci tersebut e, itu apabila kita apa mempergunakan tapi kalau tahu kita membeli ya membeli dan itu baru gitu itu baru membeli dari orang kafir gelas berakang gelas e, piring dari orang kafir ya karena yang punya topengnya orang kafir orang kristen itu baru gak pernah dibuka ya itu nggak masalah itu langsung dipergunakan bisa digunakan tapi untuk hati-hatian ya, dicuci dulu bisa jadi nanti ada kotoran apa atau ya, meskipun baru ya untuk hati kehatian ya, boleh di, dicuci, itu untuk hati-hatian Tapi secara hukum asalnya ya langsung dipakai boleh. Tetapi bagaimana kalau bekas mereka gitu ya dipinjemin dari mereka? Nah ini sebelum digunakan kata Rasulullah fakusiluha maka cuci dulu peralatan itu. Kita dipinjemin gelas, pinjemin piring, baskom ataupun itu lebih baik dicuci. Takutnya mereka kan tidak tahu ya Allah, ya, uh, mereka tidak tidak tahu mana yang najis, mana yang tidak, mana yang haram, mana ini makan nggak tidak tahu. Jadi lebih baik dicuci sebelum digunakan. Iya, eh, sini disebutkan di sini dasar di mana diperbolehkan mempergunakan ya barang-barang tadi hadisnya di wayat bukhori dan muslim. Juga hadis yang lain yang yang membolehkan kita mempergunakan. Peralatan dari orang-orang kafir adalah hadis dari e, sahabat. Ya, Sini ya, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahasanya e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah mengambil air air wudhu dari seorang perempuan musyrik, ya, seorang perempuan yang musyrikin, yang di mana e, meminjam ya, wadah dari kulit. Jadi perubahan tersebut kemudian dipakai untuk berwudhu, untuk bersuci. Uh, ini karena apa di sini mengetahui sahabat, karena wanita muslim ini uh, memberikan wadah dari kulit yang tidak ada najisnya, gitu. Tidak ada najisnya maka langsung digunakanlah rasul, sahul asalam untuk berwudhu. Nah, Jadi ketika mengetahui jika mengetahui wadah tersebut tidak ada najisnya, boleh langsung digunakan. Demikian dengan dari yang kedua ini. Nah, tapi untuk hati-hatian lebih baik kita mencucinya apapun barang yang datang dari orang-orang kafir baik Kristen ataupun terutama orang musyrikin ya orang Hindu Buddha eh, ya sebelum berkenakannya dicuci di ya eh, kemudian apa eh, bagaimana kalau dihadiahkan makanan yang ada piring ya maksudnya piring atau gelas ataupun dari eh, orang kafir Yahudi atau Nasrani ya apakah kita boleh memakannya ini pembahasan kedua. Ini dibolehkan selama di selama apa? Makanan yang di, disuguhkan atau dihadiahkan itu bukan yang haram, ya diterima dan kita makan. Berdasarkan hadis di mana Nabi saw so pernah di diundang oleh seorang tetangga Yahudi, seorang pemuda ya, ya seorang bulan pemuda Yahudi, dan Nabi diundang untuk makan, diundang makan ke rumahnya. Nabi datang ke rumahnya orang Yahudi itu gitu. Kemudian disuguhkan uh, roti dari gandum, ya, kubus syair di sini ada kubus dari gandum gitu ya. Kemudian dengan beberapa idam apa namanya dengan ada lauk pau gitu ya, uh, teman untuk roti. Maka nabi memakannya, nabi memakannya makanan yang dihidangkan oleh orang Yahudi itu dan tahu itu uh, halal dan bukan yang haram ya dan juga tempatnya ya bukan digunakan untuk yang haram. Jadi nabi memakannya. Nabi diundang oleh orang Yahudi ke rumahnya, disuguhkan makanan itu roti dari gandum dengan berapa? lauk pauk dan Nabi memakannya. Ya ini dibolehkan kita kalau diberikan hadiah makanan oleh orang kafir selama tidak itu yang apa bukan makanan yang haram bukan makan yang haram, maka kita memakannya, di dibolehkan. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya di sini. Tadi kesimpulannya, bosnya peralatan orang kafir, Apabila tahu ya itu ada najisnya, maka lebih bagus, lebih bagus harus dicuci. Tapi kalau tidak, itu ada pilihan, boleh digunakan langsung, boleh untuk khatihan dicuci. Kalau barangnya bekas mereka begitu, tapi kalau barangnya baru nggak perlu untuk dicuci, langsung digunakan. Masalah yang kedua, boleh boleh kita menerima hadiah makanan dengan ya wadahnya terus uh, ataupun kita dijamu untuk datang ke rumah orang kafir selama bukan uh, perayaan mereka tentunya hanya jamuan makan kalau untuk kaitan dengan perayaan Natal era mereka tidak boleh datang tidak boleh datang tapi kalau hanya menjamu makan mengundang kita untuk makan tidak ada uh, Perayaan-perayaan apa, maka boleh Seperti Rasul, ini kan diundang oleh seorang Yahudi Untuk datang ke rumahnya untuk makan Rasul datang dan Rasul makan ya Jadi tidak Satu sisi tidak ekstrim Satu sisi tidak kebamblasan Sampai akhir raya juga datang, untuk makan-makan Satu sisi ketika diundang untuk Oleh tetangga orang kafir untuk makan biasa Enggak, datang ada orang kafir, enggak, datang saja Kalau memang Yang dihidangkan itu bukan satu yang haram Tidak ada komer Tidak ada o, daging A, e, babi tidak ada daging anjing misalkan ya ada hidangan. Kalau tahu itu adalah daging babi atau ada khamr maka kita keluar dari rumahnya. Karena saya terangkan kaum muslimin tidak boleh duduk ya, ada hidangan khamr dan daging babi di sana. Ya, misalkan demikian ya. E, kemudian masalah yang keempat di sini. Iya. E, sucinya wadah yang bahannya dari kulit kulit kulit mayit yang telah disamak jadi suci suci nya wadah yang bahannya dari kulit yang disamak kulit yang telah disamak jadi dulu tempat untuk air itu biasanya kulitnya kulit dari binatang yang yang boleh dimakan seperti kambing ya domba atau sapi atau unta mereka buat uh, kulit itu dibuat uh, menjadi apa? menjadi uh, tempat air ya, tempat penampungan air. Selama mereka di perjalanan atau mereka untuk minum. Ya kita tahu ada kita menyaksikan apa? Ya, begitulah orang Arab dulu ya ada semacam ininya apa namanya kalau lihat di internet gitu kan, penayangan kisah para nabi mereka membawa semacam uh, tempat penampungan air dari kulit gitu ya untuk minum. Nah, bagaimana hukumnya? Enggak ada dibahas dalam pikir jadi kulit tentu itu ada dua kulit itu ada yang disembelih dengan dengan sembelihan syara'i maka kulitnya itu jelas suci nah, sembelihan syara'i dengan Bismillah Allahul Adzim atau itu, sembelih Idul Adha ataupun di luar itu maka kulitnya itu jelas suci tapi harus disamak untuk digunakan tentu dihilangkan bulunya begitu ya dengan proses lah, sehingga bisa dimanfaatin kulit itu intinya suci. Sekarang permasalahnya kalau kulitnya itu dari kulit mayit ya e, bangke, maaf bangke, e, bangke domba, bangke sapi, bangke unta, boleh tidak dimanfaatin kulitnya itu menjadi apa peralatan ya. Kalau dulu kan hanya untuk e, tempat air, kalau sekarang macam-macam lah, bisa di dompet, bisa di sepatu, bisa di e, sabuk, bagaimana nanti sabuk pakai sholat itu masanya kan? kalau secara secara hukum asal ya, kulit bangkai itu kalau tidak disamak itu najis gitu. kulit bangkai dibiarkan dibiarkan sampai mengusung maka itu najis tapi tatkala kulit itu dibuka kulit bangkai ya, mati uh, sapi atau uh, kambing jadi ini hewan yang boleh dimakan kulit hewannya belum. Kalau kulit hewan yang, he, yang haram dimakan seperti kulit kucing atau kulit anjing apalagi atau kulit harimau atau kulit beruang yang haram dimakan tidak boleh digunakan meskipun sudah disamak. Meskipun sudah disamak. Ya, samak ini proses untuk membersihkan kulit sehingga bisa dimanfaatkan. Itu Pak ya. E, bisa jadi tas, bisa jadi sabung, bisa jadi Patu jaket itu sama prosesnya, tidak langsung dipakai ya. nanti kalau dipakai busuk gitu kan, ada proses kimia jadi kan ya, mungkin bapak tahu bagaimana dan eh, kalau dulu pakai garam gitu kan, kemudian di ya, di dijemur di, di kemudian diproses lah. Kalau sekarang ada alatnya untuk memproses itu ya, intinya dengan istilah disamak. Nah jadi kulit apa yang digunakan disamak dibolehkan? kulit hewan yang halal dimakan, yang halal dimakan. Tadi diantaranya sudah sebutkan ya maklum yaitu unta, sapi atau kerbau atau domba atau kambing ya. ya itu yang Kalau yang haram seperti tadi sebutkan yang haram dimakan eh, itu tidak boleh digunakan meskipun sudah disamak tetap menjadi apa eh, najis tetap menjadi najis yang boleh digunakan. Nah jadi bagaimana kalau hewan yang boleh dimakan itu? Dalam keadaan bangkai, ya? mati begitu saja. Sebab di sini kulit bangkai apabila disamak jazza istiqmaluhu maka boleh mempergunakannya, nah, boleh mempergunakan dimanfaati kulit itu apabila disamak. Berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ayuma ihabu zubiqo fakatoharokah kulit hewan apa saja hewan ini hewan yang yang yang yang boleh dimakan jika disamak fakat taharoh maka dia maka sungguh dia apa kulit tersebut suci telah suci makanya kulit hewan apa saja hewan di sini maksud hewan yang boleh dimakan jika disamak baik itu bangkai ya ataupun sudah disembelih uh, secara secara kalau disamak maka menjadi suci taharoh jadi suci poli itu ya tidak najis. Nah, kemudian juga ada cerita yang lain bahwasanya beliau sallallahu alaihi pernah melihat bangkai kambing. Beliau berjalan melihat bangkai kambing. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Akhidhu ihabuha fadubiluhu fantaf'u biha fataf'u bihi. Uh, ambillah katanya ambillah uh, kulit tersebut, maksudnya ya, kulit bangkai tersebut. Kemudian oleh kalian samaklah ambil kulitnya, buka kulitnya, kemudian samaklah kulitnya itu maka kalian bisa memanfaatkan. Kalian bisa memanfaatkan kulit tersebut katanya. Beliau selalu selalu masalah melihat bangkai kambing gitu kan. Ada sah sahabat yang lain kemudian beliau menyuruh sahabat untuk ambil kulitnya. Katanya. Ambil kulitnya dari bangka itu. Kemudian kalian samak kulitnya itu dan kalian bisa memanfaatkan kulit itu kalau sudah disamak. Maka maka berkata bersabda berkata para sahabat innahum mayitun sesungguhnya itu bangka ya Rasulullah. Fa innam fa innam harum ma akuluha. sesungguhnya yang diharamkan itu makannya, dimakan gitu. Yang diharamkan itu untuk dimakannya tetapi kalau untuk digunakan setelah disamak maka itu boleh ya, jadi yang di yang yang diharamkan itu adalah dimakannya ya kulitnya ataupun juga dagingnya karena bangkai gitu tapi kalau kulitnya itu diambil demikian kemudian disamak maka tidak haram maka menjadi suci dan boleh digunakan nah ini dalil di mana eh, kulit bangkai yang kulit bangkai hewan yang boleh dimakan maka boleh apa dimanfaatkan tapi asalkan disamak terlebih dahulu ya dibuka kemudian disamak dengan proses tertentu eh, sehingga bisa dimanfaatkan untuk tempat air khususnya ini kita bahas tentang tempat air ya. Ya sekarang sangat jauh sekali berbicara ini misalkan. Sekarang kan ada eh, ada galon, ada plastik, ada kaca. Tapi Allah Amin bisa terjadi nanti suatu zaman yang akan kembali kepada zamannya dulu. Karena di akhir zaman peperangan dengan kuda dengan pedang mungkin tidak ada bahan-bahan ini kembali lagi untuk menyamak kulit gitu kan bisa jadi nggak lari ya. Ilmu itu akan terus sampai hari kiamat ya. Dan ini juga bisa dikembangkan berat pikir kontemporer maksudnya bukan hanya tempat air tapi tadi kayak saya katakan bisa untuk sabu, bisa untuk sepatu, bisa untuk atas atau untuk jaket ya. Jadi kita uh, tidak perlu nanya kalau memang itu kulitnya dari kulit uh, sapi atau kulit kambing. Tidak perlu nanya apa ini kambingnya bangkai apa kambing yang disembelih ya enggak, sudah jelas. Yang kulitnya meskipun bangkai kalau sudah disamak ya sudah suci. Dan suci, sudah bisa pakai sholat, sabuknya, jaketnya begitu ya. Kalau mengetahui tentang ilmunya enggak perlu ditanya. Tapi kalau memang bahannya dari kulit Hewan yang yang haram dimakan maka dihindari seperti misalkan dari kulit daging dari kulit babi misalkan ya atau kulit anjing misalkan ya atau kulit kucing ya atau harimau jadi tidak boleh digunakan ini pendapat yang kuat ya maka, uh, ada pun di sini enggak, kalau uh, jelas apa kalau kulitnya disamak menjadi suci ada pun kalau bulunya Ya, bulu daripada bangkai suci apa najis bahwa tohir juga bulu termasuk suci juga bulu dari bangkai tersebut ya adapun da dagingnya maka itu najis dan juga haram dimakan adapun daging bangkai daging bangkai najis dan juga haram ya di samping najis juga haram untuk dimakan berdasarkan firman allah swt dalam surat Al-An'am 145 ini dalil dagingnya bangkai itu najis dan haram, bukan hanya haram tapi juga najis. Dan kan kan bangkai itu bukan yang membusuk saja, Pak. Macam-macam bangkai. Macam-macam bangkai. Bukan yang mati membusuk jelas itu bangkai, Pak. Pertama, ya, yang intinya bangkai itu hewan yang mati mati dengan cara yang yang tidak dengan cara syar'i matinya tidak dengan cara syar'i satu bisa dipukul ya dipukul dipukul mati kambing itu tidak disembeli pukul kepalanya mati maka sebelum membusuk masih segar dagingnya itu najis dagingnya haram dan najis kalau kita menyentuhnya najis dipukul tenggelam ditabrak sangat ya uh, itu jelas Bangkai Dan itu najis Meskipun kelihatan masih seger Dagingnya itu, jadi pegang itu menjadi najis Pokoknya Hewan yang mati bukan karena sebab syar'i Maka itu dihukumi Bangkai dan najis kemudian, kemudian dikatakan Bangkai juga adalah Memotong Memotong bagian hewan Yang masih hidup Misalkan kambing masih hidup Dipotong kakinya, dipotong kupingnya. Hewannya masih hidup dipotong kupingnya, maka bagian yang terpotong itu itulah juga hukumnya bangkai dan najis. Gak nunggu busuk, nggak misalkan kambing dipotong kupingnya masih utuh, itu udah najis dan haram dimakan. Apalagi dihak dimakan, haram. Maka potongan itu juga najis, potongan dari badan. Hewan yang masih hidup ya dipotong kakinya apalagi ya, atau dipotong e, dagingnya sebagian diambil ketika masih hidup dia ya, masih hidup. Tapi kalau bulunya, kalau katakan bulu ini tidak termasuk najis, kira Amma shalatuhu wa sallatuhih bulu atau rambut dari hewan itu tidaklah najis. Misalkan kuda dipotong rambutnya najis apa tidak? Tidak. Tapi kalau bagian tubuhnya yang dipotong baik kakinya ataupun telinganya ya ataupun dagingnya dicongkel maka yang terpotong itu meskipun belum busuk itu dah bangkai dan najis dan najis dan juga haram karena setiap yang najis itu haram faedah setiap yang najis itu pasti pasti haram tapi tidak setiap yang haram itu menjadi najis dibalik tidak setiap yang haram jadi najis iya seperti contohnya Uh, ya, Nakoba itu haram, tapi tidak najis dipegang. Atau sebagian pendapat minkomer alkohol, alkohol itu haram kalau diminum, tapi kalau dipegang atau disentuh itu tidak najis. Ini pendapat yang tidak najis ada khilaf saya katakan nanti dibahas tentang najis tidaknya alkohol. Tapi kalau haramnya jelas. <tuh -tuh. Netang tembak, nah itu namanya sayar, kalau beri pelaku um berburu. Kalau ditembaknya, ya untuk mainan, kemudian tidak mengucapkan Bismillah sebelum menembak, ya. Dia mengucapkan Bismillah, nanti dia setembak langsung begitu, mati. Ket Ketahuan sudah mati, maka itu bangkai. Tapi begitu ditembak, Bismillah atau enggak mengucapkan Bismillah? Dah, didapati masih hidup, masih hidup kemudian bawa pisau kemudian bismillah disembelih. Maka boleh dimakan bukan bangkai. Maka yang bagus kalau kita berburu itu bismillah ketika menembaknya mau mau mati mau tidak. Takutnya begitu ketahuan sudah mati, jadi bangkailah kalau enggak ngucapin bismillah. Nah, tapi kalau ngucapin bismillah kemudian diketahuan sudah mati, baik itu boleh dikonsumsi. Ya, jadi <tuh> Hewan yang disembeli tidak mengucapkan Bismillah itu termasuk bangkai tanya. Jadi antaranya, misalkan yang disembeli oleh orang Hindu, disembeli orang-orang Hindu tidak mengucapin Bismillah, yang mengucapin apalah? Tapi disembeli tapi ternyata orang-orang non Muslim, khususnya orang Muslimikin, dia tidak menyembeli hewan itu. Ya, kalian di YouTube orang-orang Vietnam itu, orang Buddha itu, lihat di restoran Muslim mereka ayam itu utuh lehernya. Jadi dengan cara yang lain mereka membunuh ya. Membunuh uh, ayam atau burung tersebut naudzubillah. Itu jelas bangkai. Yang dia makan itu bangkai. Jadi ya ayatnya yang keberapa Dia katakan bangkai yang ketiga ya, mungkin. Yaitu yang tidak yang, dis, yang disembelih tidak mengucapkan bismillah. Dengan tidak mengucapkan nama Allah itu bangkai. Itu bangkai ya. Kalau ada orang membeli uh, burung, ayam tidak macam bismillah. Tapi disembelih Maka itu hukumnya bangkai, najis dan juga haram, dagingnya najis juga haram. Ada orang yang beli kambing, kamu ucapin Bismillah, tapi ngucapin yang lain, ucapin berhala atau ucapin Isa atau ngucapin Buddha apa, maka dihukumi. Maka kenapa kita tidak boleh makan sebelihan orang musyrikin ya orang musyrikin orang Hindu, Buddha, Buddha, omboju, orang, orang musyrik ya, karena mereka tidak ngucapin nama Allah. Kenapa dibolehkan Al-Qur'an kitab Rasul Al-Maidah ayat 3 kan? Eh, maaf ayat 5, pengbolehan kalau kita Kristen dan Yahudi mereka masih menyebut nama Allah. Masih ada hubungan agama samawi. Masih menyebut nama Allah meskipun mereka e, Trinitas ya menganggap ada Tuhan Bapa, tapi mesti mau Allah gitu, Allah gitu ya. Yahudi apalagi dia masih ngakui Allah. Itu Allah bolehkan sembelihan mereka? Kalau kita Kristen dan Yahudi secara khusus, tetapi kalau tahu cara menyembelihnya bukan disembeli, di sterum, ditembak apa bukan ditembak? Atau misalnya kalau ditembak secara secara iya, tadi berburu, tapi ini bukan berburu. Menyembelihnya ditembak begitu ya nggak boleh ya. Kalau menyembeli dengan cara ditembak, jadi ini kalau berburu ada hukum lain dengan anjing atau dengan manah atau dengan tema ini ada hukum yang kita nanti akan bicarakannya. Ya intinya di sini dikatakan bangkai saya katakan saya mengatakan macam-macam bangkai tadi ya hewan yang tidak disembeli dengan dengan cara syar'i, tadi disetrum apa dipukul ya atau ya, kemudian hewan yang disembeli tidak menyebut nama Allah itu bangkai. Kemudian bangkai juga adalah potongan badan hewan yang dipotong dari hewan yang hidup itu bangkai kecuali rambutnya, ini kan, kecuali rambutnya suci, ya bahkan rambut mayat juga katanya itu rambut mayit hewan yang halal dimakan. Nah, ini catatan. Ya, itu suci. Boleh dipergunakan. Rambut atau bulu mayit hewan yang halal dimakan yaitu kambing, domba, kuda, sapi, e, bulunya boleh digunakan. Tetapi kalau hewan yang haram dimakan, maka bulunya ini tidak boleh digunakan. Hukumnya najis. Makanya orang oh bulu-bulu serigala sama atau juga apa itu dimanfaatin bulunya ya hewannya nggak boleh dimakan Haram harimau misalkan kalau harimau diambil kulitnya dan bulunya nggak boleh maka dihukumi najis demikian sebagainya nah e, adapun ya dagingnya tadi adalah e, apa daging mayit gitu bangkai sudah jelas adalah e, Najis dan haram tadi macam-macam bangkai. Tadi bukan kita ketika me, ketika mendengar kata bangkai dalam pembahasan piki, bukan bangkai yang sudah membusuk. Bukan tadi bangkai itu tadi tahapannya. Meskipun segar kelihatannya, ya orang-orang musrikin Hindu-Buddha dia makan kan, ya tapi dengan cara bukan disembelin memakan eh, apa, sembelihan tersebut. Maka itu dia memakai bangkai, mem memakan bangkai bukan hewan yang, yang layak untuk dimakan. Ya, nah. Uh, ya. Kemudian disini Kemudian dijelaskan jadi faedahnya ya. Adapun kulit ya. Uh, kulit yang di, uh, disembelih, apalnya hewan yang disembelih dengan sembelihan syar'i ya. hewan yang boleh dimakan maka itu suci. Itu suci. Ya adapun hewan yang haram dimakan meskipun disembelih seperti kucing contohnya sini atau semisalnya maka itu tidak suci meskipun disamak kulitnya meskipun disamak kulitnya maka itu najis walaupun waktu hidupnya kulit ataupun bulu kucing itu suci ketika hidupnya tapi ketika mati maka tidak boleh dipergunakan kulitnya itu meskipun disamak kan kucing waktu hidupnya najis apa tidak bulu sama kulitnya Enggak suci kita memegang kucing boleh. Tapi tatkala kucing ini mati, belum lama, ah ingin digunakan kulitnya kan boleh dalam hadis dari kambing gitu kan. Dibuka saja kulit kucing itu, kemudian disamak. Suci atau tidak? Najis. Najis kenapa? Karena kucing hewan yang haram dimakan. Faedahnya, haram dimakan sehingga kulitnya yang dia mati untuk disamak. Tidak menjadi suci, tetap jadi najis. menjadi najis. Beda dengan kambing tadi kasusnya, karena kambing hewan yang halal dimakan, maka boleh digunakan kulitnya meskipun sudah menjadi bangkai. Kalau diperbicara dia disembeli, jangan jangan di, ya, jangan apa, jangan katakan uh, najis, tapi itu jelas itu sudah suci. Ya, meskipun apa, tidak disamak juga kalau kita pergunakan untuk dimakan, apalagi itu kulitnya, ya boleh ada kerupuk dari kulit gitu kan ya, dari sapi kalau yang disembeli secara saring jelas dibicarakan ini yang mayit bapak bangkai gitu ya nah uh, kulit ya kulit yang uh, kulit hewan yang haram dimakan kulit hewan yang harum dimakan ya meskipun ketika hidupnya itu suci ya maka ketika dia mati menjadi bangkai ataupun disembelih secara sah ini ramalnya, surah tapi digunakan untuk untuk dimanfaatin kulitnya, maka tidak bisa menjadi suci dengan disamak uh, kulit tersebut, karena dari hewan yang haram dimakan seperti seorang kucing tadi ya atau yang semisalnya ya jadi kesimpulannya dari bahasan yang yang keempat ini kesimpulannya bahwasannya seluruh hewan-hewan uh, seluruh ya. Bahwa seluruh hewan yang mati Hewan-hewan yang mati Dan hewan tersebut Yang boleh dimakan dagingnya Yang halal Dimakan dagingnya halal Maka kulitnya Bisa disamak Dan menjadi suci Kulitnya Bisa disamak dan menjadi suci Setelah disamak tersebut Jadi hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya Apabila dia mati menjadi bangkai, maka kulitnya boleh digunakan dan disamak kemudian menjadi suci kulit tersebut. Adapun seluruh hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya apabila menjadi bangkai, maka kulitnya itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan meskipun disamak tetap kulitnya tidak menjadi suci, ya apa kulitnya najis, tidak bisa suci meskipun disamak, tidak menjadi tidak bisa menjadi suci meskipun disamak, ya jadi adapun hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya, apabila dia menjadi bangkai maka kulitnya itu tidak menjadi suci meskipun disamak, tidak menjadi suci meskipun disamak kulitnya, jadi tetap najis tidak bisa dimanfaatin, ya, hewan yang haram dimakan tadi nah. seperti kucing atau yang semisalnya. Oke malam di sholat sampai. Ada pertanyaan sama sini, sini? Kalau tulangnya? Iya. Kalau tulangnya apakah seperti kulit juga? Tulang bangkai apa? Ada dua bangkai ya. hewan yang dimakan, boleh makan apa yang haram dimakan? Yang yang boleh. Iya. Kalau tulangnya tulang yang hewan yang boleh dimakan kemudian bangkainya. Bangkainya. Apakah itu boleh dimanfaatkan dan hukumnya suci? Memang tidak ada nas dari Rasulullah -ros sallallahu tentang kesuciannya tulangnya itu. Tapi ada asar, saya Asar ya, dari buku wajiz itu. Asar daripada sahabat, ya bukan asar tabi'in yang dia menisbatkan pada sahabat. Kami melihat para sahabat mempergunakan tulang dari tulang e, bangkai apa namanya e, gajah kalau nggak salah ya, fil ya gajah e, yang e, yang mati kemudian dimanfaatin buat sisir, ya bangkai gajah. Ya. Jadi para sahabat kata tabi ini tersebut mempergunakan tulang tulang gajah yang sudah mati dimanfaatkan tulangnya buat sisir. Ada khilaf dalam fikih tentang bagaimana hukum mempergunakan tulang ya, Kalau ulu jelas ini, uh, suci Tulangnya bangkai Hewan yang boleh dimakan Apabila dipergunakan uh, Untuk peralatan Ada khilaf Sebagian ulama mengatakan Hukumi ya, najis Tidak boleh digunakan Sebagian mengbolehkan dengan ashar ya, Dengan ashar, kerana uh, yang mengharamkan masuk ke dalam ayat tadi Al-An'am ayat 145 ya masuk ke dalam lahamnya yaitu dagingnya juga najis maka tulangnya jadi najis ini kelompok ulama yang yang melarang yang mengolehkan dengan asar tadi asar dari seorang tabi'in ya saya lupa seorang tabi'innya ulama Zuhri nggak salah Imam Zuhri menyebutkan kepada sahabat jadi sahabat yang dilihat punya sisir sisirnya dari tulang gajah. Ya, karena itu yang ada di negeri Persia, Romawi, ya mereka punya gajah-gajah kemudian -gajah mati, meninggal, kemudian ya. diambil tulang-tulangnya yang bisa dimanfaatkan buat sisir. Intinya kesimpulannya, kalau memang e, apa namanya tidak ada lagi ya tulang e, untuk dimanfaatin, maka boleh digunakan dengan asar sahabat. Tapi kalau selama masih ada yang lain, ya yang dimana itu tulang-tulang e, digunakan untuk untuk hiasan, itu secara syari, maksudnya hewan-hewan yang boleh dimakan secara syari, ya boleh digunakan. Tapi kalau hewan yang haram, jelas semutulak hewan yang haram, seperti uh, tulang harimau atau tulang daripada uh, apa namanya uh, beruang atau yang yang haram dimakan, ular misalkan, itu najis tidak boleh digunakan, tidak boleh digunakan, tidak boleh menjadi perhiasan. Masalahnya kalau yang halal ya, dimakan apakah boleh tidak dijadikan perhiasan ataupun digunakan buat peralatan ya itu kembali pada asar tadi dibolehkan di Syafi'i termasuk yang membolehkan Syafi'i dalam pendapatnya meskipun ada ulama yang tetap melarang hal tersebut jadi ikhlap ada kelan ya. kalau dalam wajiz ya, dengan asar tersebut dibolehkan selama hewan yang boleh dimakan kayak gajah gajah boleh dimakan tidak dagingnya gajah nggak <saya> belum belum makan gajah. gajah ya gajah boleh dimakan pre kuda gajah kuda ya yang boleh dimakan ya yang boleh dimakan dagingnya karena apa namanya kita termasuk bukan hewan yang buas ya e, bukan hewan yang yang buas berikuda. gajah yang lain karena para sahabat memanfaatkan Bukan hanya, bukan hanya apa? Bukan hanya uh, tulangnya, tapi juga minyaknya. Minyak dari gajah itu dimanfaatin. Minyak daripada gajah tersebut. Ya kalau kalau tidak ada daging yang lain, tapi selama daging yang lain seperti daging kuda juga boleh, tapi kan masih banyak daging sapi, gitu kan? Ya. Ketika sahabat memanfaatin daging kuda, ketika di perjalanan dia nggak ada lagi untuk disembeli kuda disembeli, karena kuda juga boleh, tapi tidak boleh untuk kurban. Meskipun kudanya itu mahal harganya, tidak bisa menggantikan kambing sama sapi sama unta Ada kuda harganya 1 miliar, ini kambing harganya cuma 5 juta Mana yang diterima kurban? Kambing Pak, gak bisa digantikan karena ini nah ini Ubudiya Ubudiya itu udah ditentukan jenisnya, ya. untuk kurban ini ini ini Meskipun diganti dengan hewan yang semisalnya Tapi bukan bagiannya untuk uh, Kurban, meskipun mahal Tidak sah ya, Contohnya gajah, kalau memang masih ada Daging lain, gajah tidak harus dimakan Terusnya dalam warna dua lirik Boleh dimakan ya, Jadi intinya Allahualam ya, Pendapat yang roji boleh digunakan Hewan apa yang halal dimakan Tulangnya Baik hiasan ataupun juga peralatan ya, Dengan asal dari Imam Suri, dari wajiz ini ya. Allah apa ya? ya? tapi yang banyak beredar sekarang orang koleksi ya barang-barang apa namanya daripada kulit atau tulang itu hewan-hewan yang yang haram dimakan karena yang halal dimakan t -t tidak tidak berkualitas kayak gitu, gitu kan mereka jual kayak giginya harimau misalkan gitu ya ah ya gitu demikian ah, atau beruang ya atau juga buaya buaya, oh, buaya, buaya, buaya kan kulitnya ya. atau juga giginya gigi. oh, ditempel ya atau jadikan kalung ya, itu kan itu budaya orang kafir jadi orang-orang kafir yang menggunakan oh, tulang ataupun gigi oh, binatang buas itu sebenarnya orang penyembah berhala dari dulu sampai sekarang digunakan mode ya ba, mode namanya gaya hidup uh, ya orang-orang uh, kafir. Jadi orang Islam tidak boleh Jadi secara syar'i hukumnya najis. Kafir hukumnya najis dan tidak boleh digunakan. Allahu akbar. Allah. Pakai sabun dari wadina. Iya. Itu nah kegnya lebih mahal dari Patina, patino emas putih. Oh, emas putih. Mas uh, patina emas putih. Iya. Dan emas juga. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> Nah, boleh enggak? Rizki sekarang Pak perusahaannya. Kalau perempuan boleh boleh saja mau mahal, mau murah, perempuan boleh, emas, perak, platinum perempuan. Uh, tapi bagaimana kalau laki-laki? Pakai emas putih. Laki-laki ya. Platinum itu kan masih bagian pada emas. Meskipun sudah berubah warna putih. Maka untuk laki-laki tetap haram. Karena laki mutlak haram meskipun sudah berubah menjadi emas putih tidak emas. Warna emas ya, warna kuning. Nah, perhiasan itu udah kan momen itu yang penting. Nah, jam-jam tangan apa? Yang mahal. Mungkin yang mahal atau yang murah enggak? Kuning, kuning jadi kuning ya. Iya. jangan cari yang mahal, Pak. Jadi akhirnya masuk ke dalam uh, subhat. Jadi uh, cari yang kuning seperti emas tapi sebenarnya bukan dari emas gitu kan, hanya biasa saja. Intinya hindari uh, yang memang campuran dari emas meskipun itu bukan asli emas ya jawab itu tapi apa-apa namanya sepuh Aspuh, ya sepuhnya dari emas itu nggak boleh hmm. boleh karena kalau uh, apa ya apa namanya uh, isroh berlebihan juga termasuk yang diharapkan oleh syarai ya Sehat ya banyak uh, tambahan Bapak Sudah berikutnya. dulu waktu saya apa namanya sekolah Uh, kimia itu pernah melakukan beberapa percobaan mikrobiologi, pak ya. Jadi ada suatu cawan itu isinya bakteri semua, yeah. bakteri semua. Terus kita tes namanya uji oligodinamis namanya. Ketika oligodinamis itu reaksi apa namanya logam mulia terhadap bakteri gitu. Jadi semakin mahal logam mulia dia semakin cepat membunuh bakterinya hmm. jadi bayangkan kalau kita makan apa namanya, walaupun dengan konsentrasi yang kecil ya bayangkan wajan atau kiring terbuat dari emas hmm. kita makan terus kemakan, kan di perut juga banyak bakteri hmm. bayangkan kalau bakteri itu mati gimana kita nggak bisa memproses, apa namanya makanan iya, itu, eh, itu intermeasional aja uh, ya, intinya ternyata ada mujizat di balik larangan itu. Iya. Ya. Jadi itu uh, dulu enggak kebukti. Rasul hanya hikmahnya uh, bahwasanya peralatan itu untuk kalian di surga dan itu untuk orang kafir. Itu hikmahnya diantara yang jelas dalam hadis. Ternyata setelah beberapa abad kemudian sekarang kebukti dengan, dengan ilmu ya, uh, kimia bahwasanya bisa membunuh bakteri dan kalau uh, makan ternyata nanti makanan tidak bisa, bisa dicerna kan? Jadi penyakit akhirnya. Subhanallah. Jadi ada hikmah semua yang di, ada kaidah semua yang diperintahkan oleh Rasul, itu ada maslahat meskipun tidak diketahui. Apa yang dilarang oleh Rasulullah itu mengandung mudarat. Apa yang dilarang Rasul itu semuanya mudarat, meskipun belum diketahui mudaratnya. Ternyata diketahui setelahnya kan. Nah, akhirnya kaidahnya samina wa atha'na. Ini jadi keimanan orang kaum muslimin dan itu adalah suatu apa e, mujizat dari Rasul Salam. Tentang masalah bubabah apa, apa namanya, tentang kasus lalat itu juga yang dicelupkan. Itu dulu belum ketahuan. Rasul juga tidak meneliti, tapi itu wahyu ilahi. Sekarang sudah ketahuan. Ya kenapa harus dicelupkan lalat itu semuanya? Kalau hinggap di di apa di sayur atau di air ada lalat jangan apa jangan e, langsung dibuang, tapi dicelupkan dulu lalatnya sampai mati, celupkan. Baru sudah dicelupkan kemudian dibuang. Ternyata ada, ada di sana ada mujizat maksudnya, bahwasanya lalat itu sayapnya satu mengandung racun, satu mengandung penawar Jadi kalau lalat itu hinggap di di, di, di sayur atau di makanan atau di biasanya di, di api yang dimatikan kalau di, di air ya, di, di di di gelas, lalat hinggap di gelas maka dicelupkan lalat itu, karena nanti dia kalau nggak dicelupkan dia hanya disuruh pergi, maka dia apa meletakkan racun. Ketika dicelupkan Mau mati mau tidak, soal dicelupkan dibuang lalatnya Maka penawarnya ada pada sayap yang satu lagi Karena menurut penelitian, lalat itu kalau hinggap dia memiringkan satu sayap Sayapnya miring Jadi yang tenggelam itu satu sayap, ini yang ada racunnya Yang ada penawarnya tidak ditenggelamkan, diangkat Itu betul, menurut ilmu kedokteran Maka harus dicelupkan Rasulullah Dan Supaya sayap yang satunya juga ikut ikut terendam, akhirnya mengeluarkan penawarannya. Nah, ternyata ada hikmah supaya menghindari ada penyakit. Ada penyakit ya. Nah, intinya menjijat semua yang Rasul perintahkan ada maslahatnya meskipun tidak kita ketahui. Semua yang Rasul larang itu ada mudaratnya. Rasul larang ada mudaratnya. Baik itu hukumnya haram atau hukumnya makruh. Ada mudaratnya. Demikian tadi masalah Makan dilarang makan dengan peralatan piring atau gelas minum ya dengan emas dan perak ternyata ada hikmahnya ada kemudorotannya akan terjadi setelah memegang buku eh, buku apa sih ini bulu ya bulu hewan yang haram yang haram hewan yang haram mati misalnya, kucing kita harus bersuci iya ber bercuci Dicuci tangannya ya bagaimana bercucinya mencuci tangan cuci tangannya Ya jelas kita menyentuh bangkai kucing menyentuh langsung dengan tangan makanya kalau ada bangkai kucing atau tikus kita membuangnya tangan kita pakai kresek atau pakai sarung tangan dari ya, plastik gitu kayak dokter itu bu ya, ya. Ah, jadi supaya tidak langsung bersentuhan dengan dengan najis tersebut atau dengan bangkai tersebut karena najis sudah maka kita harus mencucinya. Baik dengan sabun atau cuci dengan air Bagaimana dengan catunya cuci? Biasa seperti e, mensucikan dari najis Tidak ada aturan Sampai tujuh, tiga, enggak Ini cuci sabun Selama nanti kita lihat Tidak ada bau Atau tidak ada bekasnya dari tangan kita Ya sudah berarti Ya sekarang banyak sabun Ya dengan sabun tidak mengapa Ya hanya Najis Yaitu najis jilatan anjing yang dengan tanah Kalau yang lainnya enggak Meskipun e, babi itu najis ya tapi nggak perlu dengan tanah, cukup dengan uh, air hanya untuk najis uh, jilatan anjing dengan tanah. Ya. Jadi dicuci dengan air sampai bersih tangannya ibu sampai tidak tercium baunya atau tidak ada uh, bekas uh, najis tersebut di tangan Kalau kurban kerbau boleh nggak? Kerbau boleh bu? Kerbau semacam semacam sapi kan kambing ada dua uh, ya ada kambing ada domba nggak ada kambing yang lain. Boleh kambing hutan? Ya boleh kalau enggak ada kambing yang lain, itu ya, termasuk jenis kambing meskipun di hutan gitu kan. Jadi, kambing boleh. Karena kalau tinggalnya Jauh dari perbataan oh, di pedalaman adanya rusa atau adanya ya, kambing hutan itu semacam sebangsa kambing. Sekarang kerbau sebangsa sapi. Ada sapi, ada kerbau, mau enggak boleh kalau di Jawa, ya saya waktu itu di Cilacap itu banyak yang kurbannya kerbau. Di daerah Jawa celah capcung Jakarta sana kerbau yang dikurbankan bukan sapi ya di desa-desa biasanya kalau di Kota enggak makanya sapi jadi dibolehkan dan memang kurang enak dagingnya makanya kenapa kurang umum kerbau itu enggak disembelih karena memang dagingnya tidak seenak sapi karena itu emang ya, udah udah sudah tua atau udah kerbau itu untuk dikerja mau bekerja ya untuk ngolah tanah itu dikerjakan bukan untuk disembelih karena disembelih itu sapi tapi hukah hukum asalnya boleh boleh biasanya kan ya kalau dibagikannya mesti dimakan oleh orang-orang kan daging tidak akan disia-siakan ya yang nggak boleh ibu kuda ya nggak boleh untuk kurban kuda atau keledai atau bigol uh, itu tidak boleh untuk kurban atau gajah sekalian besar nggak boleh untuk kurban jadi hanya unta kambing uh, domba kerbau dan sapi tidak boleh yang lain kurban. Betul. Apa yang termasuk kesalahan ringan dan berat dalam membaca al Quran? Ya, ada baca Quran lahan lahan jali, lahan kofi. Ya, Nama lahan kofi kesalahan ringan, lahan jali kesalahan besar fatal. Gitu ya. Nah sini apakah panjang pendek masuk ke dalam ringan? Ya. Bacaan panjang dan pendek itu termasuk uh, masuk ke dalam lahan khafi lahan khafi ibu. Maka bacaan itu ada tingkatannya. Ada mad mad apa namanya uh, mad asli atau mad tawbihi dua harokat. Ada mad jazmun munfasil empat harokat. Ada mad wajib mutafsil lima sampai enam harokat. Tuh kan? Jadi tapi ada kewajiban di sini. Gak boleh sembarangan ketika Contohnya mad jaiz menfasil. Ketika dia membaca dengan dua harokat, maka seluruh yang dibaca dua harokat. Ketika di awal dia membaca empat harokat, maka dibaca seluruhnya empat harokat. Begitu ya. Ada aturan, tidak timpang. Kadang baca dua, kadang baca empat, enggak. Kalau dari awal dia baca dua, mad jaiz itu semuanya dibaca dua. Aturan tadwiyatnya. Nah, dan ini tidak sampai merubah makna. Iya. Kesalahan ringan, Ibu, tidak sampai merubah makna, tapi merusak tajwid. Merusak tajwid, aturan bacaan. Ya. Tidak sampai berdosa, tapi kurang sempurna pahalanya. Kalau kesalahan ringan tidak sampai berdosa. Kalau kesalahan beratnya bahkan jadi merubah makna. Merubah makna seperti apa? seperti dibaca tak harusnya nyata dibaca ti akhirannya an tu dibaca tak misalkan syroqoladina an ang tak an ang ini fatal sudah maknanya berubah an itu ya yang engkau ada nikmat engkau tapi kalau anam tuh berarti saya ngaduri nikmat gitu. Tuh di sini jadi anak pada tak di sana anta yaitu Allah. Gitu. Nah, kalau itu domir-domir itu salah. Harus baca ti, baca tak. Tapi ya, perhatikan kalau ngajarin anak atau ibu punya ini anak asuh itu jangan dibiarkan. Ya begitu saja bacanya. Harus tak jadi tu, tu jadi. Itu. Karena dalam bahasa Arab ya, ya berubah tak menjadi ti, ti menjadi ee uh, itu kan antum anta antuna ini berubah makna atau k dibaca menjadi ki ya harusnya eh, apa namanya ya belakangnya akhirnya ini lahan jali merubah makna karena di sana ada maqbul bih ada fa'il ini perubahannya luar biasa ya kemudian juga lahan jali adalah merubah lafadz merubah lafadz ini lahan jali ya misalnya harusnya dibaca siratul dinan amtalih goiril dibaca goiril dibaca di goirul makdu silakan goirul makdu berubah maknanya atau goiril dengan goirul beda nah gitu ya demikian ya atau idina siratul mustaqim dibaca idina siratul mustaqum silakan mustaqim dibaca kum berubah nanti posisinya apa dia maful dia apa dia fail begitu kan baca kim karena dia mau full maknanya akan sempurna dibaca Pum, nanti dibaca dibacaku nanti jadi menjadi bisa dipail misalkan berubah banyak ah ini jadi perubahan mak misalkan eh, makroj ini juga ini lahan jali makroj termasuk hanjali seperti kalau dia baca kalbu misalkan ya dibaca kalbu pakai ka harusnya koh dibaca k maka maknanya berubah kan kalau qalbun itu hati kalau kalbun itu anjing ya jauh berubah ya ada kata-kata yang lain juga yang misalkan harusnya uh, ta'lamun ta zaat ta'lamun ta pakai ain ta'lamun ta dengan ta'lamun ta kalau yang ta'lamun ta itu eh, engkau mengetahui kalau ta'lamun ta artinya ka, ka, engkau menyakiti atau tak langsung kata alam itu tersakiti kan beda jauh gitu ya jadi makroj itu juga termasuk lahan jali, kalau ada orang imamin yang makrojnya udah rusak itu jangan jadi imam apalagi al alfatihahnya harusnya alamin Dibaca alamin gitu lah di Jawa ngalamin jadi ya nggak ada huruf Al-Quran ngalamin jadi nggak ada ah ada orang-orang di Jawa sana ya orang-orang ya tua jadi imam itu waktunya kadang harusnya khairi tapi dibaca khairi, gak cuma jadi khok ya rusak lah. saya itu kan selain khairi kebaikan berubah sudah. di kesalahan makhraj ini jali ibu. maka dari kecil anak itu dibiasakan untuk dipaskan bacaannya jangan dibiarkan demikian. kalau dibiarkan sampai besar akan begitu tak ada berubah nah, kalau dikerasin di ditegasin maksudnya kamu baca khok khok ya bedakan dengan ha ha bedakan tadi dengan ha, -ha dengan ha, ha itu harus di yang kalau mengajar anak-anak makro itu ditekankan maka dalam tajwid makro itu lebih awal di pembukaan tingkatan makro ada tingkatannya juga ya ini tajwid intinya tadi ibu kesalahan ringan tidak berubah makna tidak berubah makna kurang sempurna pahalanya juga kurang sempurna kalau kesalahan berat berubah makna berdosa kalau dibiarkan berdosa karena berubah makna Dan fatal dalam makna Yang dibaca dalam Al-Quran itu Ya makanya Yang mengajarkan Al-Quran itu perlu Yang paham makna itu. Kalau gurunya gak paham maknanya eh, Dibiarin aja ya. Padahal ketika salah dalam membaca Ini salah ini maknanya ditegur. Nah jadi guru itu yang udah Al-Quran Tikatanya mengajar Al-Quran Dia harus tahu makna al Al-Quran Makna ya terjemahnya Ya jadi uh, ya kita, Alhamdulillah di sini ada TPA Usad-usad Usa Wadi, Usad Nurman ini Mereka juga paham Usa bahasa Arab Jadi uh, Guru yang mengajari Al-Qur'an menerimanya paham Bahasa Arab, jangan hanya pandai baca Qur'annya, karena harus tahu Makna yang dibaca ya. Ya. Apa yang dimaksud? Ya, jen, uh, bagaimana dengan tas atau sepatu yang berasal dari Hewan haram misalnya babi, ular, buaya Apakah iya? Uh, ini tidak boleh, ibu. Ini pendapat jungur kayak saya. Emang ada kilap, tapi kita cari pendapat jungkur. Uh, kulit daripada hewan-hewan yang haram dimakan, Haram dimakan ya, dagingnya itu tidak boleh dipergunakan meskipun disamak. Kulit ular nggak boleh ini digunakan. Kulit buaya dan kulit babi tidak boleh digunakan untuk uh, apa? Sepatu atau tas atau yang lain. Ini pendapat yang Jumur memang ada sebagian ulama yang membolehkan dengan dalil tertentu, tapi kita katakan kehatian. Hati selama masih ada kulit yang halal maka kita pakai yang halal, sapi. Jadi untuk menghindari syubhat, pendapat yang jumur ya mungkin halal ya. Nah, najis nggak boleh, babi, ular atau buaya kulitnya dimanfaatkan Apakah potongan kuku dari binatang yang masih hidup juga najis? Iya binatang ya, apa yang maupun yang apa namanya yang itu yang kukunya bagian daripada yang dipotong uh, yang dipotong dari hewan tersebut uh, ini nggak kuku kuku seperti bulu maaf ya kuku seperti bagian daripada bulu jadi kalau dipotong tidak dihukumi najis bukan kuku uh, sapi atau kuku kambing itu tidak najis karena seperti bulu Di dihukumi seperti bulu bukan uh, seperti uh, kulit atau seperti telinga itu kan bagian daripada tubuh kalau kuku itu seperti bulu jadi tidak dikatakan najis ya misalkan ada kuku sapi atau kambing yang dipotong ya dalam peternakan maka tidak menjadi najis Allahumma sholli ala ya Rasulullah ya sama disini Subhanallah Alhamdulillahikasihallah ya Allamta Astagfirullahu biLailik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh